leret terus tiba nyemplung nyemplung di mana ning kuburan nah kalau sudah nyemplung di kuburan diuruki dipendem di tepi patok loro tulisi jeningi wonge Suparti ya. nah kan sering saya sampaikan kenapa pakai ditulisi nama kayak tenger dari Wong jawa biar tidak salah kuburan orang lain. Nah kalau ro pato iya pato nasi cijenenge tenger nih patok loru jenenge tenger tenger. Maka di alam kubur itu isinya orang tenger tenger. Kalau sudah tenger tenger di situ akan muncul tembang berikutnya. Bobiro kembange apa? Ini kan bentuk pertanyaan, betul? bokiro kembange opot ini bentuk pertanyaan ketika sudah denger-denger di alam kubur sampean semua akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah yang bernama mungkar nagir sudah siap menghadapi mungkar nagir atau belum? sabar guys, kedap meleh dan semua pasti akan menghadapi itu pertanyaan dari petugas Allah yang bernama mungkar nakir perlu diingat mungkar nakir ndak bisa disuap gak kena mungkar nakir gak iso diajak damai malaikat ateh mbok jak damai ngono soko ndak iso sing kena disuap iku lah mbuh pokoknya muke lah ono tapi yo mbuh sapa mbuh nah, kalau mungkar naker bisa disuap yang bisa disuap itu mbuh sapa pokoknya sapa kok bisa dan mungkar naker takut sama apapun tampan punya aji-aji apapun mungkar naker takut ayo kui aji-aji opo ge jaran goyang opo kirek goyang opo aji-aji garangan goyang mungkar naker pernah takut aman punya aji-aji semar mensem semar mendem semar ngising tidak takut moong karena ker, punya jimat senjata apa? tumba moong karena ker takut sama tumba ye pleret Oman punya nogos�로, nogosari hm, karena ker takut Oman punya pistol moong karena ker takut Pemane pistol pestul ayo oman punya senjata apa? oman ker takut oman punya jimat apa? oman punya kul buntet nerageli ma preng petuk teman punya keris, mengkarenakan tidak takut keris, kalau munyeng, mengkarenakan tidak takut keris kiai singkelat, mengkarenakan tidak takut apalagi keris Pateh, keris Jon, keris dayantiha. mbak kira kembangin dah pertanyaannya kok kembang ya, kembang itu identik dengan bau wangi, betul? Kembangnya itu rotor-otor ambune wangi, identiknya begitu. Maka pertanyaan alam barca itu seputar wawangianmu ketika hidup di dunia. mati neng aku kira si rong lambuneh mati si samp. Kira kembange. Pertanyaan alam barja itu seputar kembang, kembang itu wangi, seputar wewangianmu ketika di dunia Seberapa wangi perjuanganmu di dunia, seberapa wangi ibadahmu, seberapa wangi sedekahmu, seberapa wangi sembayangmu, seberapa wangi riadohmu Dan sebagainya, dan sebagainya Bokirong kembange, atau oh bo, kembang itu bahasa Jawanya sekar, Nova. Sekar, makanya orang Jawa kalau mengatakan ziarah kubur, itu nyek nyekar. Itu judulnya tekan kono, angel gue kek Yaino misal nerang nong ini ki angel. Makanya ya orang tuh larang. Kita nyekar ziarah kubur, itu kita berharap wewangian dari beliau-beliau yang sudah suardi. Itu wewangiannya apa? Itu dulu perjuangannya apa? Ketika kita nyekar ziarah ke makam Bung Karno di Blitar sana, kita teringat ini Bung Karno dulu perjuangannya apa? jasa apa? Luar biasa untuk negeri ini. Ini yang harus kita teladani, kita teruskan perjuangan-perjuangan beliau. Tujuannya seperti itu. ampune le ra makan-makan ta antene Nah, ketika sudah nyekar ziarah nanti akan muncul di hati kita rasa khauf dan roja. raja. Rojak bu, duduk rujak. Kupingmu kuping badokan. Raja itu maknane berharap, arep-arep oleh rahmate Gusti. Kita berharap bisa mencontoh perjuangan beliau. Kita berharap dapat nikmat seperti beliau, punya nama bagus, harum seperti beliau. Sudah wafat berapa tahun Bung Karno? Berpuluh-puluh tahun beliau sudah wafat, sampai sampai hari ini masih dikenang. Jasanya masih dikenang, perjuangannya terus diteruskan. Bahkan nama beliau diabadikan menjadi nama perguruan tinggi, menjadi nama jalan di setiap kota ada nama Jalan Soekarno jenengmu kan buntui lo rapayu ini aku tahu saya mending onok di sepandung bahkan namaku sudah melekat di hatimu Tuh, kan rata-rata di hp kamu ada ceramah aku aku baru datang aja udah banyak yang bengok ulhwele nah, nah ini kan yuk berusaha mengukir jasa dan nah, ini nanti yang akan dihitung di akhirat itu jasa. Jasamu apa ketika dunia? Perjuanganmu mana? Nah, Partai-nya ora ditakokno di akhirat, Bro. Di alam kubur ndak ada pertanyaan apa partaimu. Siapa calegmu, enggak payu. Nah, ini kan habis suasana panas biar dingin, ngono Nah, kalau sudah celeret terus tiba nyemplung. Nyemplung di mana? Ning kuburan. Nah, kalau sudah nyemplung di kuburan, diuruki, dipendem, dicepi patok loro, tulisi jenenge wonge Supartia. Ya. Nah kan sering saya sampaikan kenapa pakai ditulisi nama dai ya, tenger dari wong Jawa biar enggak salah kuburan orang lain. Lah kalau loro patoke ya patone siji jenenge tenger, nek patok loro jenenge tenger tenger Maka di alam kubur itu isinya orang tenger-tenger. Kalau sudah tenger-tenger di situ akan muncul tembang berikutnya, mbok kira kembange apa? Ini kan bentuk pertanyaan, betul?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 yang bernama mungkar nakir perlu diingat mungkar nakir ndak bisa disuap kagem nek mungkar nakir gak iso diajak damai malaikat atuh mbok jak damai ngono sogo ndak iso sing kena disuap iku lah mbuh sapa mbok ae anak lah anak tapi yo mbuh bosopo kalau mungkarnagen gak bisa disuap yang bisa disuap itu bosopo bosopo pokoknya bosopo gak no. da bisa dan mungkarnagen gak da takut sama apapun temen punya aji-aji apapun mungkarnagen gak takut ayo tui aji-aji apa ke jarang goyang apa kiri goyang apa aji-aji garangan goyang mungkarnagen gak pernah takut temen punya aji-aji semar mesem semar mendem, semar ngising dak takut mungkar nagar. Saman punya jimat senjata apa? tumba mungkar nagar enggak takut sama tumba ya pleret. Taman punya naga no sasra, nagasari. No <laughs> mungkar nagar enggak takut. Taman punya pistol mungkar nagar enggak takut. Pemane pistol gombyo. Ayo nah, saman punya senjata apa? Mungkar nagar takut. Taman punya jimat apa? Saman punya kul buntet ngerad lima pring petok aman punya keris engkar naga ke enggak takut keris kolomunyang engkar naga enggak takut keris kiai seng kelat makarna gend ke takut apalagi keris pateh keris John, keris dayanti ndo <San> <San> <San> kira -ke kembange apa nah, pertanyaannya kok kembang ya kembang itu identik dengan bau wangi betul Kembangnya itu rotor-rotor ambune wangi, identiknya begitu. Maka pertanyaan alam barca itu seputar wangiannya ketika hidup di dunia mati neng. Bung, nah aku kira sih rong lampune mati sih samp. Bokirah kembange.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 Kita nyekar ziarah kubur, itu kita berharap wewangian dari beliau-beliau yang sudah suwardi. Itu wewangiannya apa? Itu dulu perjuangannya apa? Ketika kita nyekar ziarah ke makam Bung Karno di Blitar sana, kita teringat ini Bung Karno dulu perjuangannya apa, jasanya apa? Luar biasa untuk negeri ini. Ini yang harus kita teladani, kita teruskan perjuangan-perjuangan beliau. Tujuannya seperti itu. pampune le ra makan-makan ta endane Nah, ketika sudah nyekar ziarah nanti akan muncul di hati kita rasa khauf dan raja. Raja bu, duduk rujak. Nguping-nguping badokan. Raja itu maknane berharap, arep-arep oleh rahmat Gusti. Kita berharap bisa mencontoh perjuangan beliau.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 Jenengmu kang buntui ilu rapayu. Anak aku tau saya mending <SILENCIO> onok oh, dari sopan Oh, bahkan namaku sudah melekat di hatimu. Dek, kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Aku baru datang aja sudah banyak yang bengok ulhuale. Nah ini kan Joe berusaha mengukir jasa. Nah, ini nanti yang akan dihitung di akhirat itu jasa jasamu apa ketika dunia, perjuanganmu mana nah, partai di takoknya di akhirat bro dalam kubur gak ada pertanyaan apa partaimu, siapa calegmu, gak payu nah ini kan habis suasana panas biar dingin, bener loh